di persilangan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kafiran thayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah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 Ilamu rahimakumullah fa inna khayral hadithi kitabullah Wa khayral hadi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam Wa syarul umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bidah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Maasyirul muslimin Para jamaah, para penuntut Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Pada kesempatan daurah yang berbahagia ini di mana ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga dari daurah yang mulia ini. Berkaitan dengan perjalanan dakwah kita, dakwah Islam, dakwah Tauhid, dakwah Sunnah, yang sesungguhnya dakwah itu kewajiban setiap mukmin, sebagaimana Allah berfirman. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair Wa ya'muruna bil ma'rufi anil Munkar. Wa ulaikahumul muflihun Wa qalallahu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Ta'muruna bil ma'rufi Wa tanhawun anil Munkar. Wa tu'minuna billah Dua ayat ini menunjukkan sesungguhnya setiap mukmin dipanggil untuk berdakwah, menegakkan amar makruf nahi mungkar. Dan diantara kewajiban kaum muslimin adalah mendidik generasinya. Mendidik anak-anaknya dan mendidik generasi penerusnya Jamaah yang dirahmati Allah SWT Sebagai muqodimah Dalam judul yang kita akan bawakan pada kesempatan malam hari ini Amal-amal yang mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia Amal-amal yang akan mengalir pahalanya ketika kita berada di alam kubur Ketika kita berada di alam barzakh maka saya ingin memberikan satu mukadimah berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara dan yang telah dibicarakan sebelumnya tentang sebuah beban yang dipikul oleh para ikhwan secara khusus adalah yayasan Al-Kahfi tentang pembangunan lembaga pendidikan Kau muslimin, para ibu, para bapa yang saya hormati. Satu perkara yang harus dicatat dengan tinta emas oleh seorang mukmin. Dan kata-kata ini harus dipegang dan menjadi satu kata-kata sebuah pertanggungjawaban. Bahwa hukum asal kewajiban mendidik adalah kewajiban kedua orang tua. lembaga pendidikan itu adalah hanyalah orang kedua bukan orang yang pertama. Walizalika qala badul ulama alabawan au alum alab madrasatul ula. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kedua orang tua ibu atau bapak adalah merupakan sekolah yang pertama. Madrasah yang pertama Dalam mendidik anak Sebagian para ulama peneliti bahwa Manusia Akan dibentuk oleh empat unsur pokok Dari sisi ahlaknya, akidahnya Karakter Sifatnya Oleh empat unsur yang pertama adalah bait tuh, yaitu rumahnya. Yang paling pokok adalah kedua orang tuanya dan lingkungan yang ada di dalamnya, termasuk mungkin kakaknya, adiknya dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah almadrosa, sekolah atau yang dinamakan kita lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah al-mujtama, lingkungannya. Sedangkan yang keempat adalah al-wasail al-ilaniah atau yang kita kenal dengan media. Inilah yang akan membentuk pribadi seseorang. Yang paling berpengaruh dalam memberikan pengaruh kepada seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang punya peran utama dan memiliki kewajiban utama adalah kedua orang tua. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qufu anfusakum wa ahliikum min Wahai orang-orang yang beriman, Jaga adalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Para ulama mengatakan ayallimuhum alhalal wal haram. Ayallimuhum alwajibat wal Di mana para ulama tafsir mengatakan dan menafsirkan ayat ini yang dimaksud menjaga keluarga dari afi neraka adalah kenalkan kepada mereka halal dan haram kenalkan kepada mereka kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan Allah jadi para ibu, para bapak yang pertama wajib mengajari anak bisa baca Quran adalah kita bukan orang lain yang pertama Wajib untuk mengajari anak bagaimana salat. Bagaimana iman kepada Allah. Bagaimana iman kepada Rasul adalah kita, bukan orang lain, bukan guru. Bukan sebuah lembaga pendidikan tetapi kita. Yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu wa ahlikum nar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Kulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diantara kamu adalah pemimpin, dan setiap orang yang mendapatkan jabatan ataupun diberikan kepadanya kepemimpinan, maka dia akan ditanya akan kepemimpinannya. Termasuk kita memimpin istri, memimpin anaknya. Kemudian, ketika kebanyakan kaum muslimin hari ini tidak memiliki kemampuan tentang agama ini dan tidak memiliki kemampuan bagaimana mengajar terhadap anaknya maka patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala ternyata di antara sebagian kita kalau bahasa saya malah mengatakan ada orang-orang yang nekad Walaupun tidak punya modal, walaupun tidak ada orang yang ngasih modal, bikin lembaga pendidikan. Padahal yang pertama diperintah Allah adalah kita. Orang yang pertama diperintah oleh Rasulullah SAW adalah kita, bukan orang lain, untuk mendidik anak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, disinilah kita patut bersyukur. Ketika ada orang lain, ketika ada sahabat kita, ketika ada teman kita yang ingin membantu tugas kita. Maka seyogianya seorang mukmin adalah tolong-menolong. Seorang mukmin adalah bantu-membantu. Saya akan berikan sebuah contoh satu ketika saya di SMS oleh seorang wali santri SMK-nya begini, Pak Ustad, apa hukumnya lembaga pendidikan yang menarik uang bangunan? Apa hukumnya? Saya jawab, hukumnya wajib menurut saya bagi lembaga pendidikan memungut uang bangunan. Dia terheran dengan jawaban saya. <laughs> Kenapa katanya dikatakan wajib? terus dia tanya apa dalilnya <laughs> karena kalau ya seorang yang udah ngaji suka bertanya apa dalilnya <laughs> saya tanya apa dalilnya kenapa mengatakan wajib saya bilang maaf pak bapak akhirnya saya yang ngelepon ngalah ya karena disuruh ngelepon dia tidak mau menelpon Rupanya Sang Ikhwan ini juga merasa takut Kalau saya akan marah gitu. Tapi saya telepon Hanya saya telepon Maaf pak Anak bapak pengen sekolah Di mana? Bisa gitu, Pengen sekolah di kelas Atau sekolah di bawah pohon Kalau anak antum Pengen sekolah di bawah pohon Tidak apa-apa tidak bayar Enggak apa-apa enggak bayar uang bangunan Insya Allah Saya tidak dibayar antum Ada orang yang bayar saya, saya. Kalau berkaitan dengan mukhafa'ah Tapi saya ingin tanya Siapa yang membangun Bangunan kelas Buat anak antum gitu. Kalau antum tidak membangun Saya tidak bisa saya. Karena saya bukan pengusaha Saya hanya seorang ustaz gitu. Atau ada muhsinin yang ngasih Akhirnya dengan sabar gurabok begitu dia juga paham. Bahwa kalau sekarang mau menitipkan anak ke al Ustad Abu Fairuz. Dan tadi katanya seratus orang ya. Tapi yang daftar tiga ratus. Semua orang pingin anaknya diterima. Gitu. Gampang apa? Ya setiap diantara kita bikin bangunan gitu. Dan itu gambarannya ya. Bahwa kita Yang diperintah Allah Kita yang diperintah Allah Rasulullah SAW Untuk mendidiknya Kemudian Yang kedua sebagai Mokodimah Kalau para ibu para bapak saya tanya Pengen dapat Pahala enggak dari anak kita Kita ingin gak kita mendapatkan aliran pahala dari anak kita tidak ada orang yang tidak ingin tapi ingat pak pahala dari orang lain kepada kita setelah mati itu harus ada sebabnya para ulama menjelaskan berdasarkan hadis-hadis yang ada Bahwa yang hidup bisa mengalirkan pahala kepada yang mati, apabila yang mati itu menjadi wasilah tentang amalan-amalan yang hidup. Siapa sahaja yang memberikan wasilah kepada orang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka dia akan kecipratan akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Nah sekarang kalau ada orang tua mengatakan saya titipkan ke ustad ya anak saya, maka saya ada celotehan ya maaf ini karena kita bukan kajian malam ini, tapi sentilan Insyaallah. Gini ada orang tua datang, datangnya bagus datang ke kantor pingin ketemu. Sama saya, ingin ketemu sama Mudir katanya. Ya, diantar. Pak Ustad, saya pingin titip anak saya. Saya bilang enggak mau ah, kalau dititipin kata saya. Ini kata katanya dirobah Pak. Ya. Kalau ada orang bi bilang, Pak Ustad pingin titip, maaf ya Ustad Abu Payrus tolak aja orang itu. Karena bahasa kadang-kadang berbahaya. Ada anak santri. Yang orang tuanya tidak pernah ketemu. Bahkan tidak pernah bayar. Kenapa? Pak Ustaz kan dulu saya titip anak saya. <SILENCIO> Ternyata benar-benar titipnya. itu, Titip mendidiknya. Titip makannya. Titip jajannya. Dibiarin anaknya. Gitu. Kenapa? kan saya tadi udah bilang titip. Gitu. Maka saya suka bilang. Robah kata-katanya. Gimana? Supaya matching dengan kalimat yang tadi. Bahwa kita yang pertama diwajibkan Bahasanya dirubah Pak Pak ustad tolong bantu saya Didik anak saya Kata-kata itu punya makna ya. Sebuah kalimat itu memberikan motivasi Kepada perbuatan setelahnya gitu Kalau seorang ibu, seorang bapak Datang kepada satu lembaga Kepada seorang ustad, kepada seorang guru kalau dia mengatakan menitipkan berarti tidak tanggung jawab gitu ya. Tapi kalau kata-katanya, Pak Ustadz, tolong bantu anak saya. Tolong bantu saya, didik anak saya. Minimalnya orang tua ada persiapan. Karena gurunya diminta bantu. Lain dengan gurunya disuruh. Dan ini punya konsekuensi lainnya. Kalau bapak bilang bantu saya mendidik anak saya. Ketika satu lembaga mengumumkan butuh ini. Siap gitu. Lain dengan orang yang tadi. Gak ada peduli. Yang penting anak saya pengen soleh. Udah aja gitu. Hasilahnya gak ada gitu. Padahal ingat di dalam hadis Nabi S.A.W. mengatakan. Inarujulah. Lauturfa udah roja tuh fil jannah, payakulu an nahada, payukalu bistikvari wala dikalah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala benar-benar akan mengangkat derajat seseorang di surga, ketika orang itu diangkat derajatnya di surga maka orang itu menghisab amalnya sendiri ya Allah sepertinya aku tidak layak untuk mendapatkan surga ini kalau aku melihat kepada amalku maka orang itu dijawab kamu naik derajat di surga dengan sebab apa dengan sebab istighfar anakmu bagimu nah sekarang para ibu para bapa yang dirahmati Allah taala kalau anak itu soleh, karena orang lain tidak akan mendapatkan ini. Maka kita semua sekecil apapun, selama kita bisa memberikan wasilah kepada orang lain untuk kebaikan lakukan. Karena dari mewasilahi orang lain, terutama kepada anak, keluarga, Maka itu akan menyebabkan kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Tapi jangan melewati orang lain oleh kita sendiri. Dan ini sebuah motivasi yang dianjurkan oleh Nabi saw. Nah, pada jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Langsung aja ke judul Dan nanti mungkin akan berkesinambungan Dengan apa yang kita sedang bahas ya. Setiap orang yang berada di alam kubur Dia akan berhadapan dengan fitnah kubur ya. Setiap orang yang telah meninggal dunia Mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali kalau mereka memiliki amal kebaikannya karena Rasulullah salallahu alaihi Wasallam salam menjelaskannya dalam hadisnya ya tabi'u al janazah tersalah satun akan mengikuti jenazah tiga perkara maluhu Wa ahluhu Wa amaluhu Akan mengikuti jenazah Tiga perkara Keluarganya Hartanya Dan amalnya sunfan Maka akan kembali Tidak mengikuti jenazah Sampai ke liang lahat Sampai ke alam kubur keluarganya hartanya, pemakia ma'husan finwahik dan akan senantiasa bersamanya satu saja apa amaluhu amalnya seseorang yang diantarkan oleh keluarganya seorang suami meninggal dunia istrinya mengungkapkan kecintaan bahkan dia mengungkapkan satu ungkapan Bapak bilang kepada suaminya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku ikut apa ingin mengikutimu. Maka dia menangis. Tapi ingat ketika sang suami masuk liang lahat, istrinya tidak akan maksa masuknya. Keliang lahat, tetap dia akan pulang ke rumahnya. Harta yang melimpah luas. Harta yang banyak. Tidak ada yang mengikuti keliang lahatnya. Bahkan yang mengikuti kita hanyalah kain. Bahkan kainnya pun bukan kain yang sangat mahal. Biasanya kain kapan? Semahal apapun tidak akan lewat dari 100 ribu rupiah. Yang mengikuti kita cuma kain kapan itu? Dan tidak ada sesuatu pun yang akan mengikuti kita kecuali amal kita. Amal yang kita lakukan di alam muka bumi ini. Amal yang kita amalkan di alam muka bumi ini. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan. Ada beberapa amal. Yang akan mengalir kepada seorang mukmin, Pahalanya. Di antaranya disebutkan ada tujuh amal, tapi bukan hanya tujuh ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Anas bin Malik sabun yajri ajruha lil adi bak damatihi qabrihi. tujuh perkara amal. Yang pahalanya akan mengalir kepada seorang hamba setelah mati. Dan dia berada di alam kuburnya. Jadi orang itu menimba pahala. Dapat pahala. Dari tujuh amal. Yang pertama adalah. Man allama ilman. Yang pertama adalah yang mengajarkan ilmu. Ilmu nafi. Yang kedua, awajronahron bikin irigasi, mengalirkan air. Awahfarobihron atau dia menggali sumur yang orang mengambil air dari sumur tersebut. Awgorasanahlan atau ia menanam kurma. Kemudian orang-orang setelahnya mengambil kurma itu Anaknya, cucunya Bahkan mungkin Burung-burung, semut-semut Binatang-binatang memakannya Maka dapat pahala dari mereka semua Aubana masjidan Atau ia membangun masjid Awarotha mushafan Atau dia mewariskan Mewakafkan Musaf. Awtaroka walad dan yastagfirullahubak damotih, atau ia meninggalkan anak yang soleh, yang senantiasa meminta pengampunan kepada Allah baginya. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini tujuh poin Di antara amal yang akan mengalir kepada seorang hamba. Apabila dia telah meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis yang lain bukan tujuh. Ada yang menyebutkan empat, ada yang menyebutkan tiga. Nah di sini ada sebuah ilmu fikih dulu ya sekilas ya untuk para tola betul ilmi. Jadi kalau di dalam hadis dikatakan tiga atau empat jangan mengatakan hanya gitu. Tetapi kadang-kadang di antaranya yang terpenting gitu. Sebab terkadang disebutkan dalam ayat yang lain, idza mata bunu in qata amaluhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, apabila meninggal dunia Bani Adam, maka terputuslah seluruh amalnya. Kecuali tiga perkara. Apa katanya? Sedaqotun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa Nah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul sallallahu mengatakan, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala inna mimma yalhaqu muminu min amalihi wa hasanatihi Sesungguhnya di antara amal yang senantiasa akan mengikuti, dan di antara kebaikan yang akan senantiasa mengikuti kepada seorang hamba setelah mati, artinya amalnya tetap mengalir. Ilman allamahu wa wanasharohu pertama ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Wawalah dan solihan tarohkahu dan anak yang soleh yang ia tinggalkan. Wa mushafan warafahu dan mushaf yang dia wariskan. Au masjidan banahu. Atau ia membangun masjid. Au baitan libnissabil banahu. Atau ia membuat rumah tempat persinggahan orang yang safar. Lihat. Aw nahrun ajrohu. Ya masih tadi maknanya mengalirkan pengaliran air. Aw sodakotan ajroha. Min malihi fisihatihi wahayatihi yalhaku ba'da damauti ataupun sodako jariah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan tentang amal ini akan mengalir. Di sini ada beberapa pelajaran dulu. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Ya, di dalam hadis ini Hadis yang menyebutkan 3 Hadis yang menyebutkan 7 Hadis yang menyebutkan 5 Hadis yang menyebutkan 4 Para ulama menjelaskan di sini ada dua kesimpulan pokok Kesimpulan yang pertama Keumuman jumlah di dalam Hukum syariah Tidak ada mafhumnya Apa yang dimaksud? Oh, jumlah tidak ada mafhumnya Ketika Nabi SAW mengatakan tiga Bukan sebuah pembatasan hanya tiga Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tujuh Bukan pembatasannya adalah tujuh Tetapi di sini menunjukkan bahwa jumlah yang sedikit masuk kepada jumlah yang banyak, dan jumlah yang banyak masuk kepada jumlah yang sedikit, sehingga tidak ada pertentangan di antara jumlah-jumlah yang tadi. Yang kedua, kita bisa ambil kesimpulan bahwa selain yang tiga itu kembali kepada yang tiga. Jadi ketika Rasul asal menyebutkan lima, menyebutkan empat, menyebutkan tujuh, maka kalau kita menelaah dari hadis-hadis tadi, bahwa sesungguhnya yang lebih dari tiga adalah kembali kepada yang tiga, yaitu kembali kepada sabda, sodaqotun, jariah. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahuwataala kalau di dalam hadis tidak disebutkan Membuat sekolah ya, Membuat sekolah Tidak ada dalam nas-nas hadis tadi gitu ya. Kalau para bapak-para ibu Tanya mana nasnya gitu. Bahwa kalau membuat sekolah Saudakoh jariah Membuat sekolah Saudakoh jariah Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT Hadis ini memberikan makna Dan diambil kesimpulan oleh Para ulama Bahwa setiap amal yang menjadi wasilah kepada orang lain kebaikan maka orang yang melakukan kebaikan tersebut setelah kita akan mengalirkan pahala hal itu dibantu dengan dua dalil berikutnya yaitu man sanna sunatan fil islam falahu ajruha wa ajruh Man amila ba man amila biha ba'dahu Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan barang siapa yang memunculkan kebaikan memberi contoh kepada orang kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang melakukan setelahnya Qala Nabi sallallahu alaihi ala hudan Barang siapa yang menunjukkan orang kepada petunjuk Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa setiap seseorang ya, mewasilahi yang lain. Memberi wasilah kepada yang lain. Termasuk jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Apabila panitia pengajian, membuka pengajian. Yang menjadikan orang lain pada datang. Bisa mendatangkan ulama, bisa mendatangkan ustadz. Maka dia dapat kebaikannya dari setiap orang yang datang ke sini yang dengan sebabnya datang kebaikan itu. Dan ini adalah mengandung dari makna-makna ini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala lihatlah di dalam hadis-hadis yang tadi, ya. di dalam hadis-hadis yang tadi bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya Kepada kita Di antaranya ada tujuh amal Jadi di antaranya apa? Ada tujuh Tujuh amal Yang apabila seseorang itu Melakukannya Maka dia akan mendapatkan kebaikan Setelah dia meninggal Dunia nah, Perhatikan Di antara amal-amal ini kalau yang tadi tujuh ditambah dengan awbaitan Ibn Sabil Banahu maka menjadi berapa? Delapannya. Karena ini tidak disebutkan dalam hadis yang tadi. Maka berarti ini ada ada delapan sebab atau sebab yang kedelapan, yaitu yang membangun rumah bagi orang yang Safar Dulu bangsa Arab ya. Ketika mereka membangun rumah, mereka punya kebiasaan bikin kamar di depan rumah, yang di situ ada toiletnya, yang di situ ada tempat singgahnya, ya. disediakan. Dan orang-orang Arab dulu itu karom ya, dermawan. Hatta orang-orang Arab yang dulu di Indonesia, saya dapat cerita ya, bahwa Jamaah di Kerukut di situ banyak uh, keturunan Yaman Mereka menceritakan bahawa abah-abah kami dulu di sini ada tempat apa? Tempat untuk orang safarnya, bepergian disediakan makanannya, minumannya, tempat mandinya, singgahnya, dan ini dapat pahalanya. Aubaitan, uh, libni sabil Banahu. Aubaitan demi sabil banahu nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang tidak disebutkan di dalam hadis ini sebagai sebab yang lainnya ya, adalah orang yang mati syahid orang yang meninggal dunia ketika ribat dan ini poin yang kesembilan di antara amal yang akan mengalir kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ribatu yawmin wa laila khairun min siyami syahrin wa Wa in matajaro amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Wa ajru alaihi wa amina minal fitnah." Nabi sallallahu bersabda ribat sehari ribat ini ada dua bentuk yang pertama jaga teritorial negara Islam dari setiap gangguan musuh yang akan masuk ke negara Islam menyerang yang kedua adalah jaga pasukan dimana apabila datang waktu malam dimungkinkan pasukan perlu tidur maka ada yang ribat Menjaga, mengawasi bagaimana musuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan ribat sehari ataupun semalam lebih baik dari saum sebulan dan solat sebulan. Yang dimaksud solat tato'w ini dan saum tato'w. Dan apabila ia mati, meninggal dunia, maka amal kebaikannya akan mengalir selama ia melakukannya ketika hidup. Ini orang yang ribat ya, di jalan Allah Ta'ala. Dan termasuk di sini adalah orang yang mati syahid. Ya. Jadi orang yang mati syahid. Ya. Nah, ini adalah poin yang kedelapan, Poin yang ke-9. Ya, yang disebutkan di dalam hadisnya. Poin yang ke-10. Di antara yang akan mengalir kebaikan atau amal kepada orang yang telah meninggal dunia... Adalah orang Yang Memunculkan Menegakkan mendakwahkan Kebaikan Kalau seseorang itu Menjadi orang yang pertama Memunculkan sunnah Menegakkan sunnah Menampakkan sunnah Dan dengan sebabnya Orang mengikuti Maka ia akan mendapatkan kebaikan Dari setiap orang yang setelahnya wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa mislu ajri man amila biha badah tadi sudah dijelaskannya maka ikhwati man yang dirahmati Allah taala sini ada ulama yang mengatakan setiap orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk maka akan mengalirkan pahala kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala yang beliau tangguh, sabar ketika diuji, dipenjarakan gara-gara beliau mengatakan Al-Quran kalamullah mahluk, goyru mahluk. Ketika sang raja, sang imam pada waktu itu mengatakan quran mahluk. Maka beliau didera, maka beliau disiksa. Seolah-olah tidak ada yang mengatakan Al-Quran kalamullah kecuali beliau pada waktu itu. Maka orang yang masih tahu hari ini dan mengucapkan Al-Quran kalamullah. Salah satunya adalah jasa karena Imam Ahmad tetap mengatakannya waktu itu, sehingga perlu dikatakan kaum Gurobanya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahuwataala, ini adalah poin yang diperingatkan oleh Nabi saw ya, tentang amal kebaikan yang akan mengalir. Akan tetapi jemaah yang dirahmati Allah subhanahuwataala. Kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, bahwa kita akan mengambil kesimpulan bahwa di antara amalan yang akan mengalir kepada kita setelah meninggal dunia, di antara amalan yang akan lebih besar dari sisi mengalirnya, selain sodoko adalah ilmu. Karena tentunya ilmu jamaah yang dirahmati Allah Taala melebihi kepada yang lainnya akan tetapi yang jadi catatan penting bagi kita setiap kita, diantara para ibu diantara para bapa dan kita semua bertanya amalan apakah yang kita akan persiapkan ketika kita hidup jika orang lain beramal dengan ilmu maka dengan ilmu itu akan dapat kebaikan jika yang lain bersodaka maka kita harus melakukan yang lain sebab tidak ada kecemburuan dan tidak ada hasad Kecuali kepada amal soleh Dan para sahabat melakukannya Orang-orang miskin Pernah datang kepada Nabi Alaihi Wasallam. Zahaba ahlu dusur Bil ajri Mereka cemburu Mereka Hasad di dalam hatinya Tapi bukan hasad kebencian Dalam arti ingin hilang kenikmatan Bukan, ingin menyamai yang dinamakan oleh para ulama Al-Gibto Orang-orang kaya telah pergi Dengan amal kebaikan Mereka bersodakoh kami tidak bisa bersodakoh Maka Nabi SAW Menenangkan hati orang-orang Yang miskin Fakala Nabi SAW Inna sulama ibni Adam Bid'un Wasitun. Sesungguhnya sendi-sendi bani Adam ada enam puluh sekian persendian. Buku-buku kata orang Jawa Baratnya persendian. Wali kulli sulami min sulam bani Adam sodakoh dan setiap persendian itu ada bagian sodakohnya. at tasbih wa tahlil wa tahmid Wah takbir, sodako. Atau kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wabibudin ahadikum sodako. Dan daging yang kamu miliki, yaitu faraj, ada sodakohnya. Nah, wanita yang belum nikah, laki-laki yang belum nikah, anak muda yang belum nikah, tidak dapat pahala ini. Wabibudin ahadikum sodakohmu sehingga para sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mungkin dengan syahwat dan kenikmatan dan kelezatan ini kami dapat saudara dapat pahala lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagaimana pandanganmu jika seandainya ada orang yang meletakkan syahwatnya tidak dengan akad bukan dengan pernikahan bukankah baginya ada dosa Bahkan diranjang atau diderak seratus kali Maka demikianlah jika seseorang itu Meletakkannya dengan akad yang sah Maka dia dapat pahala Lalu orang-orang miskin ini mengintai orang kaya Aduh katanya mereka tasbih seperti tasbihnya kita Bertakbir, bertahlil seperti tasbihnya kita Kalau melihat Abu Bakar juga melebihi kami katanya dikirnya ini Sementara kami tidak bisa sorakoh. Pokola Nabi Yusuf Alaihi Wasallam dzalikah padullahi yu'tihim ayyashumin ibadhi. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka jamaah yang dirahmati Allah Taala, orang yang diberikan harta oleh Allah Taala. Orang yang diberikan keluasan dunia, lalu dia tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka sesungguhnya sama dengan orang miskin. Itu makna hadis ini. Tidak ada perbedaan orang yang memiliki harta, orang yang memiliki dunia, ketika mereka tidak menafkahkan, maka dia sama dengan orang miskin. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Taala? Jika orang miskin tidak bisa bersodakoh, ternyata orang yang kaya pun tidak bisa bersodakoh. Apa makna dari hadis yang tadi? Perhatikan hadis yang tadi. Tafukuh. Nabi SAW mengatakan, Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kendaki yang dimaksud apa? Bagi mereka yang diberi harta, lalu mereka bersodakoh. Tetapi ketika mereka tidak bersodakoh, tidak ada keutamaan itu yang dimaksud di dalam hadis itu. Orang yang tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau menunaikan zakat, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, tidak ada kelebihan di depan orang miskin. Sama ya, dengan harta yang dia miliki itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan satu gambaran tentang dunia ini. Dunia tidak mulia secara mutlak. Jadi dunia tidak terpuji secara mutlak dan tidak tercelak secara mutlak. Dunia ini akan tercela ataupun terpuji ditinjau dari dua sisi. Pertama, cara mengambilnya, cara yang halal atau cara yang haram. Kalau mengambilnya dengan cara yang halal, terpuji. Kalau mengambilnya dengan cara yang haram, tercela. Yang kedua Cara menggunakannya Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Kita berikan satu gambaran Jika orang mendapatkan dunia Lalu dia makan, minum Kita berikan sebuah contoh ya, Dalam kehidupan kita Ada orang Yang makannya diatur Sehari Makan daging Setengah kilo Contoh Makan telur Kuningnya sekian Maduknya sekian Sayurannya sekian Kemudian Buah-buahannya sekian Kita tanya Buat apa pak? Buat apa neng? Buat apa bu makan ini? Yang satu mengatakan Biar nanti malam bisa goyang Selama Sepanjang malam Bisa ngebor Bisa joget Bisa nyanyi Bahkan mungkin Orang itu mengatakan Biar saya bisa punya kekuatan Ninju orang Yang satu ditanya Buat apa Pak makan? Buat apa minum? Buat apa ini? Dia tanya Biar saya mampu menghafal banyak ayat quran Biar saya mampu menghafal hadis-hadis Nabi Wasallam Biar saya bisa punya kekuatan untuk berjihad Yang dimakannya sama apa dunia ini Tapi kita tanya buat apa dunia ini dimakan Buat apa dunia ini dicari Hanya ujungnya yang berbeda Hakat dunianya sama tapi ujung yang berbeda apa? Niat dan tujuan menggunakannya. Orang akan mulia, orang akan tinggi derajatnya ketika menggunakan dunia ini. Tidaklah kita mengetahui antara Abu Jahal, Abu Lahab yang memiliki bagian dari dunia ini dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bahkan Ali radhiyallahu taalaanhu yang dikatakan miskin di tengah-tengah para sahabat. Apa yang menjadikan perbedaan adalah tadi. Ketika mereka menggunakan dunia ini untuk apa? Jama'ah yang dirahmati Allah Ta'ala ini adalah dunia. Saya berikan contoh dalam satu ketika. Saya pernah dimarahi oleh seseorang. Marah benar-benar. Kebetulan orang ini marah karena dia punya bagian dari dunia ini. Saya tidak membantah ketika dia marah. Biarkan dia marah. Dan bagaimana saya juga bisa sabar terhadap marah seseorang. Nah akhirnya ketika berjalan, saya cerita di bis itu. Saya cerita. Para ibu, para jamaah, saya berikan ilusi. Gini. Saya katakan, ke... pertanyaan Sabiran, ada orang yang badannya kekar Kepalan Apa ini namanya apa Kepalan Kepalan tinjuannya Gede sekali Tangannya kekar Badannya tinggi Dia bilang Masya Allah Aku senang tadi telah memukul seseorang Jatuh satu pukulan Yang satu orang Dia bilang Alhamdulillah Badan saya kekar bisa mengangkat barang sipulan Bisa membantu sipulan Bisa menolong sipulan ya. Bisa melalui sipulan yang sedang berantem Kekuatannya sama Tapi penggunaannya apa? Yang kedua kata saya Ada orang yang kaya dengan kekayaan itu bisa memarahi orang Yang dengan kekayaannya itu lidahnya mencaci orang yang dengan kekayaannya itu dia bisa merendahkan orang, tetapi yang satu lagi dengan kekayaannya dia bisa membantu orang. Dia sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo nasi khair, kala Nabi Shallallahu Anfa'uhum Linas. Manusia yang mana yang paling baik? Maka Nabi Shallallahu mengatakan yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah Taala setelah dia marah. Saya tidak, tidak menasehati dia langsung Tapi cerita aja tadi Akhirnya dia mengetuk pintu ya. Dia minta maaf Ustaz Nasihat tadi katanya mengenai kepada saya Ternyata Apa yang saya miliki Dari kedudukan, dari harta ini Tidak ada maknanya Kalau untuk merendahkan orang lain ya. Dia paham ya. Dan ini dunia ya. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT Para ibu, para bapak yang saya hormati Sebagai penutup Mungkin udah jam 9 Ya, ya pertanyaan. pertanyaan Apa bedanya kita dengan generasi Pertama ya? Perbedaannya mungkin tidak Terlalu jauh ya? <Garuh> Tapi sangat jauh <tapi> <tapi> Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah sebuah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuarakan dan mengumandangkan jihad jihad yang kita kenal Pada perang Musayroh Pada perang yang waktu itu adalah musim Pataklik Itu perang Ahzab Atau dikenal juga dengan perang Khanda Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan bahwa para sahabat yang berjihad Pada waktu itu ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yang mereka berjihad membawa perlengkapan sendiri dan bisa memberangkatkan orang lain untuk jihad, ya, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, Abu Rahman bin Aufnya. Kelompok yang kedua adalah orang yang berjihad dengan perlengkapan sendiri, dengan harta yang dia bawa. Kelompok yang ketiga, orang yang berangkat karena harta orang lain. Kelompok yang keempat adalah orang yang tidak bisa diberangkatkan. Lalu mereka datang kepada Nabi wa salam dengan berlinang air mata. Karena mereka tidak bisa diberangkatkan. Kita hari ini berbeda ya. Dalam setiap momen yang dinamakan amal, kita mengatakan alhamdulillah tidak dapat jatah. Berbeda dengan para sahabat, mereka meminta jatah untuk amal. Mereka meminta jatah untuk berjihad. Berbeda dengan kita hari ini, sehingga kebaikan bagi mereka berbeda dengan kebaikan kita hari ini, gitu. Barakah rahmah yang turun kepada mereka berbeda dengan kita hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu lihat dalam surat At-Taubah Allah taala mengkisahkan mereka ya. Lihatlah dalam surah At-Taubah ayat 41 42. Bahwa orang yang tidak mau berangkat. Dan orang yang tidak mau ikut serta berjihad. Baik dengan kekuatannya ataupun dengan hartanya. Sesungguhnya baginya adalah sebagian sifat munafiknya. Allah berfirman. Infiruhifafan wasikolan wajahidu bi'amwalikum wa'angfasikum fisa bilillah. Ghalikum khairulakum inkuntum ta'lamun. Laukana aradhan qariban wa safaran qasidan latta ba'uka. Walakin ba'udat alaihi musyukkah. Wa sayahlifuna billahi law istatna la kharajna ma akum yuhlikuna anfusakum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun Perhatikan dalam ayat ini perjalanan dakwah ini bentuk banyak rintangannya makanya Allah berfirman pergilah kalian baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat dan berjihadlah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian di jalan Allah. Maka itu adalah sebaik-baik urusan buat kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala kita ditunggu ini berjihad. Dengan jiwa kita, dengan harta kita. Dan itu adalah bagian dari ciri keimanan kita. Wassadaqotuburhan. Kamu kalah nabi Muhammad saw. Sodakoh itu adalah bukti keimanan seseorang. Maka rasulullah saw mengatakan kepada orang. Maka allah taala berpihak kepada orang-orang munafik. Laukana aradon koriiban wasa farun kosi dan latta baungan. kemenangan itu dekat. Kalaulah goni mah itu sangat mudah didapat seolah-olah dikatakan begitu. Kalaulah kejayaan itu dekat untuk didapat, maka mereka orang-orang munafik akan mengikutimu. Bahkan mereka mungkin pingin yang paling depan. Ketika mereka diiming-iming dunia. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada yomul akhir. Kenapa para bapak, para ibu pergi untuk dunia begitu cepatnya dan menghabiskan kemampuan kita? Karena kita melihat bahwa dunia ini berada di depan mata kita. Tapi yang berkaitan dengan pahala adalah berkaitan dengan keimanan kita. Maka dengan itu Allah menjelaskan akan tetapi perjalanan itu berat dan perjalanan itu jauh. Maka menyebabkan orang-orang munafik itu mereka mengatakan kalau kami punya kemampuan kami akan ikut. Ya. Mereka mengaku lemah, mereka mengaku miskin. Mereka mengaku tidak punya apa-apa. Mereka mengatakan kalau kami kaya, kalau kami mampu, kalau kami kuat akan ikut. Ya. Maka Allah telah menjelaskan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya mereka berdusta. Nah, ayat ini pun menunjukkan dan menguatkan hadis yang tadi. Bahwa salah satu iman yang benar Iman yang sesungguhnya Adalah ditunjukkan dengan shodakoh Berzakat Sebagaimana dalam ayat Al-Quran disebutkan Jamaah yang dirahmati Allah SWT Dalam akhir kata nasihat pada malam hari ini Kita bertanya kepada diri kita sendiri Kepada setiap mukmin, Apa yang kita persiapkan untuk kematian kita Selain dari sebagian tubuh yang kita miliki, selain dari harta yang Allah Taala berikan kepada kita. Maka dengan itu Allah Taala senantiasa menggandengkan dalam ayat Al-Qur'an. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Dengan diri kita. Dengan jasad kita. Dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita, dan dengan harta yang kita miliki. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita setelah kita mati, kecuali amal soleh dan kebaikan yang kita perbuat. Barangkali sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini, sebagian waktunya mungkin kalau memang masih ada waktu untuk soal jawab. Insyaallah kita akan sempurnakan besok ya. Jazakumullahu khairan. Masyaallah tadi telah kita dengarkan rangkaian kata-kata yang indah yang mungkin memotivasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik, memberikan kita inayah untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dengar dari tausiah yang telah diberikan oleh Al Ustadz Abu Qotadah yang barusan kita Dengar. Ya, ya, pak Baik. ya silakan bagi yang ingin ada pertanyaan untuk uh, dapat uh, memberikan ke depan ya mungkin kira-kira 15 menit karena mungkin untuk uh, daurah ini insya Allah besok mungkin Antum juga perlu mempersiapkan kekuatan untuk besok menghadiri daurah kita di Nongsa Maka nanti kita akan tutup loro ini sekitar jam 9.35 atau 9.40. Jadi bagi antum yang ingin bertanya, silahkan uh, dapat mengumpulkan uh, pertanyaannya ke depan. Ya. Ini pertanyaan pertama, berdosa kah orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan alasan perceraian sehingga jauh dengan anak atau merantau untuk mencari nafkah? Ya tetap berdosa ya. Kalau dia tidak mencari wasilah untuk mendidik anaknya Baik dengan wasilah orang lain seperti disekolahkan Ada satu perkara yang saya terlupakan tadi Ketika Rasulullah SAW mengatakan Atau taroka waladan soliha Atau kamu meninggalkan anak soleh Di sini ada sebuah ceritanya Dan cerita ini sangat bermanfaat ya Untuk kita semua Yaitu ketika Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala dikeluhkan oleh sebagian keluarganya Wahai Umar kenapa engkau tidak membagi-bagi untuk anak cucumu bagian dari dunia ini karena dia pejabat karena dia seorang amirul mukminin maka diminta oleh sebagian keluarganya agar membagi-bagikan bagian dari dunia ini kepada anak cucunya. Maka Umar Ibn Abdul Aziz mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, bagiku adalah cukup meninggalkan anak itu dalam keadaan takwa. Bagiku cukup mengarahkan anakku kepada jalan takwa. Karena jika seandainya anak-anakku Aku tinggalkan dalam keadaan takwa maka Allah tidak akan melalaikan dan menelantarkan orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib." Tetapi jika seandainya aku meninggalkan dunia, meninggalkan harta Warisan kepada anakku Dalam keadaan mereka tidak bertakwa Kepada Allah Maka akan timbul dalam diri Kedua penyesalan kata beliau Penyesalan yang pertama Bahawa hartaku Dimakan oleh Orang-orang yang tidak bertakwa Oleh orang-orang Yang tidak soleh Yang kedua Hartaku menjadi wasilah Bagi orang yang Melakukan maksiat tapi kalau aku meninggalkan ia dalam bertakwa, Maka Allah tidak akan menelantarkan orang bertakwa. Lihat ya. Berbeda dengan kita hari ini. Kita tidak pernah berwasiat tentang akhirat buat anak kita. Kita tidak berwasiat tentang iman, ketakwaan, dan sunnah bagi anak kita. Paling-paling kita berbicara, Nah, hati-hati ya dengan toko yang ada di sana. Nah, hati-hati ya dengan sawah yang ada di sana. Nah hati-hati dengan perusahaan yang ada di sana Sampai kita itu syakratul maut Kita itu dunia Sehingga memang dinyatakan oleh Nabi wa sallam Manusia itu tidak akan pernah merasa cukup Dengan dunia ini Kecuali telah disumpal dengan tanah Maksudnya meninggal dunia ya. Dan itu tentang rakusnya manusia kepada dunia Uh, saya pernah mendengar hadis Yang kira-kira berbunyi Tidak akan diterima amal Seseorang yang tidak pernah berjihad Atau tidak punya keinginan untuk berjihad Apakah ini hadis sahih? Wallah ta'alam bukan begini redaksinya Redaksinya begini Hadis Anas bin Malik Man mata Walam yagzu wa lam yahadis nafsahu bihi mata'ala syubatin minan nifaq barang siapa yang mati belum berjihad dan tidak mencita-citakan tidak menginginkan dengan jihad maka dia mati dalam sebagian sifat orang munafik itu makna hadisnya ya. jadi orang yang tidak mau berjihad itu ciri orang munafik karena orang munafik itu penakut ya takut mati takut dengan hilangnya dunia nah adapun redaksi yang tadi wallah taala alam saya belum pernah dengar redaksi seperti redaksi itu barangkali itu salah apa keliru ya jadi hadisnya seperti tadinya riwayat muslim